kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja tempat bekerja di dalam lemari Tang, snel ganti muka, zegramen jelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti. Ah, tentu sikat lagi. Pikun. Ook kudde, koeien, kippen, kippen, kippen, kippen, Pekerjanya molor, tak ingat tikus kantor datang menyeror, cerdik licik, tikus bertingkah tengik. Mungkin karena sang kucing pura-pura mendelik. Ho, oh -oh. tikus tahu sang kucing lapar, kasih roti jalan pun lancar. Memang sial sang tikus dramatik yeah